Kedekatan itu penting Oleh karena itu Untuk mengokohkan kedekatan Ya jangan sering gontak ganti pasangan Biarkan mantep Kebersamaanmu Tapi Meskipun sudah sering bersama Pastikan Dasarnya cinta Lah kalau cintanya ndak ada untuk apa kebersamaan itu Jadi ini dua nasihat yang mungkin agak berbeda Yang satu jangan gontak hati Yang satu ganti saja Ganti saja ketika apa Tidak ada cinta di situ Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah Tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan Dan pohon tersebut mati Maka lebih baik pohon tersebut ditebang Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat Tetaplah setia pada kehidupan Singkirkan pohon itu Karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan Ini ada dua nasihatnya Kedekatan itu penting Oleh karena itu Untuk mengokohkan kedekatan Ya jangan sering gonta-ganti pasangan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 Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu Ya dia akan mati Kalau sudah mati ya ditebang saja Ngapain mati-matian bertahan di situ Nah ini ya ini Dua aspek ini sama-sama benar Tergantung teman-teman nanti Membaca dan menggunakannya secara pas Untuk situasi teman-teman masing-masing Kapan tidak mindah-mindah pohon Kapan menebang pohon Karena jangan sampai keliru Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta Kalau cintanya ndak ada ya ngapain Baik Nah Masih ada waktu sedikit sekilat saja ya Ini yang salah satu pandangan-pandangan beliau Beliau nulis buku yang judulnya From Sex to Super Consciousness Kata beliau begini Sek harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda Ia harus menjadi sesuatu yang sakral Sek haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi Jangan dikutuk, jangan ditindas Namun harus dihormati Karena keberadaan kita lahir dari sana Dia adalah sumber kehidupan kita Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya Sek harus diangkat semakin tinggi Hingga mencapai puncaknya Dan puncaknya adalah samadhi Atau kesadaran super Jadi ini Ajaran ini ya kalau di Namanya tantra Di Jawa zaman dulu Ada teori-teori yang Jenis tantra atau tantrisme Jadi jalan Spiritualnya antara lain ya Melalui hubungan seksual Ya kalau di kita Islam kan memang Apapun aktivitas termasuk hubungan, hubungan seksual kan juga sakral Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main Jadi justru kita harus naik kelas disitu Bisa jadi bermakna ibadah, aktivitas itu Selama ini kata Oso yang keliru di kita adalah Memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif Terus disitu ada represi-represi Yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak ureanya prosesnya harus seperti itu. Diawali dari passion, kemudian berkembang lebih tinggi jadi love, pada puncaknya ada compassion. Passion itu gairah, nafsu Kesenangan, kesukaan, itu passion Jangan berhenti di passion Kalian harus naik kelas pada love, cinta Ini yang kemanusiaan tadi Kalau bisa, Yon, kamu naiklah jadi compassion Ini mirip yang pertama tadi Kalau kita berhenti di yang pertama, kita berhenti di kebinatangan Ayo naik kelas ke kemanusiaan Kalau sudah masuk ke nilai kemanusiaan Tidak sekedar urusan hubungan seksual Tapi urusan cinta dan kebersamaan dengan segala nilainya Kalau bisa yo naik kelas ke level tertinggi Compassion Compassion itu kasih sayang Kita yang menjelma dalam karakter cinta Apa saja kita cintai Ini rankingnya ya Kalau kita hanya berhenti di passion Jangan kaget kalau kebersamaan kita tidak akan langgeng Karena passion dan kesenangan itu durasinya pendek ada batasnya Love lebih luas, lebih langgeng Kompassion jauh lebih langgeng Ini mungkin dengan pemaknaan kasar Kalau di bahasa Arab itu ada mahabbah, mawadah, dan rohmah Rohmah Itu level compassion Ketika cinta menjadi karakter Dan mengimbas pada sekeliling kita Ini cara memaknai aktivitas cinta Nah ini kritiknya Oso sebenarnya Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi Yang pada akhirnya justru Yaitu tadi, apapun itu, apakah itu sek, apakah itu makanan atau apapun Begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata, tidak itu tidak boleh, itu salah Maka pikiran bahwa sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya Gimana cara mendapatkannya, kita terus memproyeksikan diri ke situ Membuatnya tambah penting, tambah indah Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu, situs, nyari. Kalian tambah tertarik kan? Nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Wah, kayak kalian misalnya Nanti kalau selesai ngaji, ini Tidak usah dibuka ya, bawah meja ini Jangan dilihat, tolong ya, semua saja itu. Oh kamu tambah penasaran kan Kamu tadinya tidak ingin tengok sama sekali Begitu saya bilang begitu, kamu penasaran Ada apa kok, tidak boleh dilihat Nah karakter pikiran Begitu, begitu direpresi Justru dia tambah heboh Wah itu yang terjadi Dengan saya dengan makanan, kata osu Begitu, ya saya banyak lah Saya punya pengalaman beberapa teman itu Ya Awalnya sih anak soleh, pesantrenan begitu, kuliah punya pacar. Wah, lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu. Sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu Jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu blokir situs-situs itu itu sudah mungkin jutaan situs, tapi yang hari ini diblokir 5 besok muncul 10. Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu, ngerti wahi carane pokoknya. Diblokir lu Mas, oh ada begini Pak caranya. Itu sengerti terus. Itu karakternya pikiran. jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan sek yang tepat yang cocok. Yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter dan lain sebagainya. Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, ya itu pasti. Cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Uso ya, terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini, kalau orang sudah tidak suka. Uso bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru sek, itu sebenarnya mereka lah yang terobsesi dengan sek. Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya Ya kan, kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik Dan Kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa ya. pokoknya kalau ada gitu-gitu pemer satu bangsanya itulah uspo. Partai apa saja kamu pilih 0102 kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah, itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Oso Dari 300 buku saya hanya satu buku yang membahas tentang sek dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi From Sekto Super Consciousness Permulaannya memang berkaitan dengan sek Tapi pada akhirnya lebih dalam Menuju kesadaran super Menuju samadhi Nah itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang Ini fenomena yang aneh Buku-buku saya yang lain Tidak menjangkau banyak orang Hanya buku sek tadi Sehingga dia terus disebut guru sek Tidak ada satupun orang Hindu, orang Suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin Banyak buku telah ditulis menentangnya Seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama karena banyak represi-represi tekanan-tekanan kekayaan ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya kok oh, spiritualis kok fokus ke situ? Menurut oh, dia bahas banyak ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu fokus mengumpul di situ semua. Baik ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik ketakutan terbesar di dunia. Adalah opini orang lain Dan Oso orang yang sangat berani Kata Oso saat engkau tidak takut orang banyak Engkau bukan lagi seekor domba Engkau adalah singa Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematianmu Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin Baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin Rasakan semua dualitas Jangan takut dengan pengalaman Karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki Semakin dewasa dirimu terakhir ini mungkin jadi pengingat kita era-era belakangan ini jika engkau tinggal bersama orang-orang tidak waras menjadi waras adalah berbahaya ya kalau hidup bersama orang gila menjadi waras itu berbahaya jika engkau tinggal di rumah sakit jiwa meskipun tidak gila setidaknya berpura-puralah gila Kalau tidak orang-orang gila itu akan membunuhmu. Ya, kamu boleh tafsirkan kemana pun pernyataan ini. Ini pesan untuk hati-hati. Jangan-jangan banyak orang gila sekarang di seiling kita. Kalau ingin selamat, pura-pura lah gila. Kalau kata Ronggowarsito kan sebaliknya. Amenangi zaman edan Kalau kita mengalami zaman edan ketika segalanya kacau segalanya rusak semoga kita tidak kehilangan diri kita jangan ikut ikutan edan meskipun kalau kita ndak edan ndak kebahagiaan apa-apa jadi ini zaman yang serba membingungkan mau ikut edan masa kita milih hidup yang edan tapi kalau saya ndak edan ndak kebahagiaan apa-apa nanti Membingung kan Tapi pesannya ronggo waras itu Apapun yang terjadi Tetap pilihlah Hidup waras Karena seenak-enaknya Orang Eden Tetap lebih enak waras Maka penting Bagi kita untuk Eleng lan waspot